Bohong itu biasa Ungkapan kata yang menyakitkan akal sehat kita Tapi fakta Tak bisa dibantah Karena orang berkampanye Menabur kebohongan Berulang-ulang kali Celakanya Yang dibohongi Seringkali terlambat menyadari Janji-janji palsu dikumandangkan. Hal-hal yang emosional dibesar-besarkan Orang berkata indah untuk mendapatkan kursi kekuasaan Tapi lupa ketika sudah ada di sana Kata-kata manis Harapan pembangunan selalu diterima orang desa Orang susah Orang-orang kebanyakan Tapi mereka hanya mimpi karena kebohongan yang menjadi kenyataan Sangat menyakitkan Haruskah bangsa yang merdeka masih dikuasai oleh kebohongan itu menyedihkan Haruskah umat beragama yang seharusnya menegakkan kebenaran ternyata dibalut kebohongan Ah, Itu sungguh menyedihkan tapi lagi-lagi tak bisa dibantah dan memerlukan pejuang demi pejuang yang berani berjuang dan menjadi model bagaimana hidup benar di keseharian bebas dari kebohongan tak dikuasai apalagi dirasuki semoga semua kita belajar untuk berjalan dari hari ke hari di kejujuran, mengatakan tidak pada kebohongan, apalagi menyebutnya biasa, buat ia menjadi satu virus yang kita hindari, sembuhkan diri dari penyakit kebohongan yang merusak kehidupan. Bersama saya, Bigman Sirai.